Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi Anfusina wa si'ati amalina Mayyadihillahu falamudillalah Wa mayyidlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa, ala wa ashabihi wa at tabi'ahum tabi bi ihsanin ila yumidin ya ayyuhalladheena amantu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqwarabbakumul ladhee khalaqakum min nafsin wahidah wa minha zawjaha wa bassama minhum وَاتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً صَدِيداً يُسْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَمَيُّغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُتَعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَسْتَ Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bin'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin bin'ar Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah wa azan ya Allah wa ayakum jamian Alhamdulillah Pada kesempatan ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala berikan berbagai macam kenikmatan kenikmatannya kepada kita Berikan taufik, hidayah, serta maunahnya Sehingga Alhamdulillah Kita kembali bisa bersuah dalam acara Bedah Buletin Yaitu Buletin At-Tauhid Yang malam hari ini eh, Yang akan kita bahas adalah Mengenai masalah bintang ya, Mengenai masalah bintang Yaitu perhiasan langit yang Disalahgunakan Banyak sekali majalah ataupun uh, bulletin, koran, dan media-media pemberitaan yang lainnya yang kemudian di dalamnya ada satu rubrik tertentu yang di sana membahas masalah uh, nasib, ya masalah nasib manusia yaitu melalui jalur perbintangan ya dibahaslah pada setiap pekannya bahwa orang yang memiliki bintang tertentu oh nasibnya pada pekan ini untuk masalah rezeki lancar misalnya masalah asmara begini masalah uh, profesi begitu dan seterusnya. Dan hal itu karena seringnya terkadang seseorang menganggap sebagai satu hal yang biasa, satu hal yang tidak bermasalah. Sehingga pelan-pelan kaum muslimin pengin yang kemudian sering membaca eh, literatur semacam itu, ya tidak terasa sedikit demi sedikit, kemudian ikut mempercayai. Apa yang disampaikan di dalam ramalan-ramalan tersebut. Padahal ramalan tersebut berkaitan dengan, diantaranya adalah perkara-perkara yang goib, perkara-perkara yang akan datang dalam berbagai macam bidangnya entah dalam masalah profesi mungkin dalam masalah asmara mungkin dalam masalah uh, rezeki dan seterusnya ya sangat sangat sering kemudian diramalkan ya untuk seseorang yang memiliki rasi bintang tertentu pada pekan ini nasibnya demikian ya yang memiliki bintang ini nasibnya demikian demikian dan seterusnya eh wati wati rohimani warahmatullah nah sebetulnya Gimana kita kaum muslimin menyikapi akan adanya Tulisan-tulisan yang di dalamnya membahas Masalah-masalah yang berkaitan dengan Perkara-perkara yang akan datang ya Masalah-masalah goib yang akan datang Yang ini sebetulnya termasuk ke dalam perkara perdukunan ya Perkara perdukunan Sementara Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengatakan Man ada kahinan Al-Arrofan wasa an Shay'in lam tukbal salatun arba'ina yawman. Ya. Barangsiapa yang bertanya kepada dukun tentang satu perkara, ya dalam hal ini tentunya adalah yang dipertanyakan yang berkaitan dengan profesinya sebagai dukun, bukan pertanyaan yang sifatnya pertanyaan pertanyaan umum pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkaitan dengan perdukunan bukan. ya. Semisal kalau ada orang yang bertanya, e, mohon maaf Pak, saya tanya manakah jalan ataupun arah jalan yang menuju ke Yogyakarta misalnya ketika tanya di Magelang, maka kemudian dukun tadi mengatakan, oh ini yang ke selatan misalnya. Ataupun ketika ada orang yang di Solo, dukun di Solo ditanya, mohon maaf Pak mau minta tanya Jalan yang ke arah juga ke mana? Oh, ini yang ke barat nah, Kalau yang ditanyakan semacam itu Tentunya ini bukanlah pertanyaan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya Akan Tetapi bahwa Yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya Itu barang siapa yang bertanya kepada dukun Tentang sesuatu ini adalah Sesuatu yang berkaitan dengan profesinya sebagai dukun Ya mungkin ketika seseorang tadi Uh, sedang mengalami kegundahan karena adanya sesuatu musibah yang menimpa dirinya kemudian tanya kepada dukun ini apa kiranya obat ataupun jampi-jampi uh, ataupun apalah yang bisa anda berikan kepada saya saya ya, supaya kesedihan yang sedang saya alami ataupun kegundahan yang sedang saya alami ini hilang. Ya, kalau seperti itu, atau misalnya juga tanya, ini mohon maaf ya, Pak Dukun misalnya, ataupun Pak istilah-istilah e, yang lain, Pak orang tua ataupun perkataan-perkataan sebagai pengganti yang lainnya. Ya. Menanyakan misalnya kehilangan barang kepada mereka. Menanyakan tentang nasibnya di waktu yang akan datang kepada mereka. Maka semacam itulah yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu bertanya tentang perkara yang memang ada kaitannya dengan profesinya sebagai dukun. Nah orang yang sekedar bertanya saja kata Rasulullah SAW maka sholatnya lam tukbal, lam tukbal salatun arba'inayyaman, sholatnya tidak akan diterima selama 40 puluh hari. Ya, tentunya ini satu hal yang sangat merugikan bagi eh, seorang Muslim yang sudah rajin sholat ya apalagi sholatnya juga sudah berjamaah namun dia masih sering datang ke dukun ya untuk menanyakan satu perkara ataupun untuk meminta perlindungan dan yang semacamnya maka kalau keadaannya seperti itu sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahuwataala nah bahkan kemudian kata beliau man salahuanshein fasodakupimayakul kalau dia itu bertanya sesuatu ya, misalnya tanya tentang nasib uh, untuk sebulan ke depan ataupun setahun ke depan kepada dukun tadi dan kemudian mengatakan oh ini benar. Kiranya uh, apa namanya? jawaban dari dukun tadi, maka orang seperti itu kata Rasulullah uh, dia telah fakad ka farbima ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kufur, ya ingkar kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya oleh karenanya kita kaum muslimin sudah barang tentu ketika melihat ya hadis yang semacam itu yang mengancam bagi para orang yang suka datang ke dukun menanyakan hal ehwalnya kepada mereka, ya, takut dan kemudian berhenti dan bertaubat kepada Allah Subhanahuwataala dengan taubat dan nasuha dan tidak ingin, tidak ingin mengulanginya lagi. Namun jangan sampai pula tatkala sudah bisa meninggalkan eh, datang kepada dukun yang memang dukunnya kelihatan. Ya. namun kemudian berpindah ke koran, berpindah ke majalah, ya. berpindah ke tabloid dan yang lainnya, atau mungkin di internet dan yang lainnya, tanya kepada para peramal ya dengan eh, apa yang mereka sampaikan di sana, ya. tidak datang kepada tukun, namun tanyanya kepada koran. Kepada tablet dan kepada yang lainnya Ini apa ya Nasib saya untuk pekan ini Kayak apa ya bisnis saya Kayak apa ya profesi saya Kayak apa ya ini uh, Rezeki saya pendapatan saya Untuk pekan ini kayak gimana ya. Maka sama saja Kalau kemudian tidak datang kepada dukunnya Namun datang melalui Sarana yang lainnya Bertanya Kepada uh, Sarana yang lainnya Yaitu sarana berupa tulisan. Yang ada di korankah, yang ada di tabletkah, yang ada di majalahkah, dan di, dan yang di lainnya. Ya. Cuman perbedaannya adalah yang ditanya itu orang yang langsung bisa menjawab dengan lisanya, dan ada pun yang kedua menjawabnya sudah berupa tulisan. Ya. Ini hakikatnya sama saja. Maka tidaklah diperkenankan bagi ikhwati-ikhwati al-iman rahimahnya warahimu kumullah ya, untuk mendatangi dukun semacam itu baik dukun dalam arti yang memang ada orangnya berwujud orangnya ataupun dukun berupa ramalan ramalannya meskipun orangnya tidak kelihatan di sana. Dan ketahuilah bahwasanya e, hal semacam ini bisa digolongkan ke dalam masalah ya, ke dalam masalah e, sirik. Ya, ke dalam masalah sirik. Kenapa? Karena dirinya telah mempercayai seseorang, ya, baik dengan lisannya ataupun dengan tulisannya, bahawa mereka memiliki, ya, bahawa mereka memiliki ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang roib. Ya, memiliki uh, percaya kepada seseorang yang berfatwa, baik dengan lisannya ataupun dengan tulisannya, yang mereka menyatakan meskipun tidak secara eksplisit mengatakan saya tahu perkara yang goib akan tapi jawaban-jawaban yang mereka berikan itu adalah menunjukkan mereka mengakui mengetahui perkara-perkara yang goib nah hal semacam ini kalau terus teruskan akan sangat membahayakan akidah seorang muslim nanti tidak lagi kemudian tawakalnya kepada Allah percayanya kepada Allah akan tapi percayanya kemudian kepada dukun Sehingga nanti pun akan meninggalkan berdoa kepada Allah dan boleh jadi nanti yang akan dimintai adalah dukunnya. Uda tolong dukun kalau menurut prediksi anda dalam kehidupan saya sepekan seperti ini tolonglah rubahlah ya nasib saya. Walinya tu pilih kalau sampai seperti itu ini sudah semakin jauh lagi kesesatan yang dilakukan oleh seseorang tadi. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dalam sebuah hadisnya, bahwa perkara yang membuat seseorang tidak masuk ke dalam surga adalah, ada tiga golongan. Salasun layadakhunil jannah. Ada tiga golongan yang mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah mud'minul khomr. Ya, mud'minul khomr. Jadi orang yang memiliki kebiasaan minum khamer. Jadi memang minum khamer itu sudah menjadi kebiasaan dirinya, menjadi hobinya, menjadi pelengkap kehidupannya. Kalau tidak minum khamer maka kemudian tidak merasa hidup. Namun yang perlu kita ingatkan dalam masalah al-khamer ini tidak mesti bahwa khamer di situ harus berupa benda cair ya harus berupa benda cair. Sebagaimana memang dahulu asal khamr itu adalah berupa benda cair. Namun sekarang ketika teknologi pun semakin canggih, bisalah diubah kemudian khamr yang semula cair itu kemudian dipadatkan. Dan ini tentunya akan lebih mudah untuk diperjualbelikan ya oleh para pengedarnya. Karena lebih simple, ya lebih apa? Lebih aman membawanya, lebih mudah untuk di selipkan di mana-mana ini ketika alat-alat uh, yang bisa menjadikan seorang itu mabuk dipadatkan. Nah, maka masuk ke dalam kriteria al-khamr ini adalah setiap benda, ya. Setiap benda baik dia itu benda padat ataupun benda cair yang secara normal nyatkala diminum itu akan menjadikan orang mabuk, ya, akan menjadikan orang mabuk. Ya. Nah, maka orang-orang yang memang kehidupannya adalah senantiasa pertama khomer, entah berupa benda entah berupa padat, maka ini sangat dikhawatirkan tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ke dalam surganya. Ya oleh karenanya bagi eh, para ikhwati-ikhwati sekalian rahimani wa rahimakumullah, eh, mudah-mudahan kita semua Bukalah termasuk orang yang menjadi peminum khamr, pecandu khamr, ya, pemakan khamr. Namun, boleh jadi kita memiliki kenalan, teman, atau bahkan mungkin keluarga. Nah, setelah mendengar hadis ini, ya, mudah-mudahan kita pun akan tergerak mengingatkan mereka. Ya, supaya mereka berhenti dari kebiasaan yang akan mengancam kebahagiaan hidupnya yang abadi. Dan yang kedua adalah Qati'ur Rahim, ya. Qati'ur Rahim, yaitu seseorang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, ya. Seseorang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Ini bisa dalam beberapa bentuk. Bisa seseorang tua yang dia tidak mengakui anak kandungnya. Ya mungkin karena satu dan lain hal, mungkin karena si anak ini dianggap bandel dan seterusnya oleh orang tua, maka kemudian orang tua mengatakan, kamu bukan anak saya. Ataupun boleh jadi seorang anak kepada orang tuanya melihat karena e, dia menjadi orang yang berhasil sementara orangnya masih kaya dulu hidupnya sengsara di pedesaan mungkin dan seterusnya maka dia malu untuk mengakui e, bahasanya mereka adalah orang tuanya maknanya juga, juga termasuk memutus tali silaturahmi ataupun seseorang yang menasabkan dirinya kepada orang yang bukan menjadi orang tuanya ini secara tidak langsung sudah memutus hubungan dirinya dengan orang tua sebenarnya. Ya. Karena uh, orang tua aslinya, ataupun karena uh, seseorang itu dia hidup dengan orang tua yang mengangkatnya, ya orang tua angkatnya, dan dia tidak bersama lagi dengan orang tua kandungnya, maka dia menisbahkan, ya, menyandarkan dirinya sebagai anak dari orang tua Angkatnya, maka ini tidak boleh ini Secara Tidak langsung meskipun Dengan lisan tidak mengatakan kepada orang tua Kandungnya, kepada orang tua Aslinya eh, Dia mengatakan saya sudah bukan Anak anda lagi, tapi dengan mengatakan Dirinya adalah anak dari eh, Orang tua angkatnya, maka ini Secara tidak langsung sudah memutus ya Hubungan tali silaturahmi Dan seterusnya, ala kulih hal Maka memutus hubungan tali silaturahmi ini satu perkara di antara perkara-perkara yang masuk ke dalam al-kaba'ir itu dosa besar. Dan bahkan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Man qata'aha qata'ahullahu wa man wasalaha wasalahulllahu." Barang siapa yang memutus hubungan rahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus hubungannya dengan dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan lagi memberikan bantuannya kepada dirinya Tidak akan menjadi pelindungnya dan seterusnya Maka betapa susahnya orang ketika sudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Tidak lagi diberikan berbagai macam perlindungan dan seterusnya Dan perang siapa yang menyambung yaitu menyambung hubungan rahim Maka dirinya pun akan di Hubungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan dimasukkan ke dalam surga ini adalah wa musaddiqun bisihri. Itu orang yang menganggap benar uh, tentang ilmu sihir ya. Maksudnya di sini bukan kemudian kita percaya adanya sihir kemudian dianggap uh, orang yang tidak masuk surga enggak akan, tapi maksudnya adalah Orang yang dia itu menganggap benar ya, Apa apa yang disampaikan oleh Dukun Tentang perkara sihirnya ya, Seperti tadi seperti ya, Kalau ada orang yang bertanya kepada Dukun Tentang satu perkara Kemudian Dukun menjawab Dan dia menganggap benar Itulah yang dimaksud Wa musadikun bisihri Itu menganggap benar ya, Terhadap sihir Padahal sihir itu adalah dia tipu dia syaitan, ya, karena dukunnya dia bekerja sama dengan syaitan dan syaitan ini kemudian mengelabuhi pandangan manusia ikhwati wahwati rahimani rahimakumullah. nah, satu di antara dampak dari orang yang biasa mempercayai Adanya zodiak semacam ini, iaitu ramalan-ramalan yang berkaitan dengan masalah e, nasib manusia dengan bertumpukan pada gugus bintang ini akan mendekatkan seseorang kepada dunia persihiran, ya akan mendekatkan seseorang kepada sihir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, beran siapa yang mempelajari cabang dari ilmu nujum, yaitu ilmu, -ilmu perbintangan, maka ia telah belajar ilmu sihir. Ya, jadi sangat erat ternyata korelasi antara uh, belajar ilmu perbintangan dan nanti Insya Allah akan kita bahas uh, apa yang dimaksud dengan ilmu perbintangan yang dimasukkan ke dalam kategori sihir itu yang mana. Nah, yang jelas bahasanya mempelajari uh, ilmu perbintangan yang berkaitan dengan uh, nasib manusia dan seterusnya ini merupakan ya bagian daripada ilmu sihir. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan dinilai sahih oleh Imam nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian kita masuk kepada pembagian ilmu Nujum, yaitu pembagian ilmu perbintangan ya, Di sana yang pertama ada ilmu astronomi Yang secara bahasa, mana secara bahasa ataupun etimologi berarti ilmu bintang, yaitu ilmu Nujum ya. Karena Nujum itu jamak dari Anajmi, itu maksudnya adalah bintang-bintang adalah ilmu yang melibatkan pengamatan dan penjelasan kejadian yang terjadi di luar bumi dan atmosfernya Ilmu ini mempelajari asal-usul evolusi, sifat fisik, dan kimiawi benda-benda yang bisa dilihat di langit eh, Maksudnya adalah yang ada di luar bumi, yang ada di angkasa, juga proses yang melibatkan mereka Maka mempelajari ilmu astronomi ini dibagi menjadi dua jenis Yang pertama adalah ada yang dianjurkan ya Ada yang dianjurkan di mana mempelajarinya ini tidaklah terlarang. Jika dengan mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu astronomi ini, seseorang bisa mendapatkan kemaslahatan ya, untuk dunianya, atau bahkan kemaslahatan untuk agamanya, bahkan terkadang mempelajari ilmu ini menjadi sebuah kewajiban ya menjadi sebuah kewajiban. Satu contoh ketika dengan mempelajari ilmu perbintangan ini kemudian akan diketahui di manakah letak kiblat. Yang namanya kiblat adalah eh, arah yang harus dituju oleh seseorang yang sedang menjalankan salat. Yang berarti bahwa menghadap keiblat itu adalah apa namanya syarat dari sahnya solat. Ya, menghadap ke arah keiblat itu adalah syarat sahnya solat. Nah, karena solat itu tidak sah, ya, maka seseorang ketika solat seseorang tidak sah karena tidak menghadap ke arah keiblat, maka berarti mengetahui di mana ke arah keiblat itu menjadi sebuah syarat pula yang kata kaidah eh, fikih mengatakan bahawa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa alwajib sesuatu kewajiban yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan sesuatu maka mengetahui sesuatu itu menjadi sebuah kewajiban pula ya kayak tadi ketika seseorang itu dia ketika sholat harus menghadap ke arah kiblat sementara kiblatnya belum bisa diketahui maka berarti, ya, berusaha untuk mengetahui di mana arah Qiblat ini menjadi sebuah kewajiban. Nah, dan satu di antara cara untuk mengetahui arah Qiblat, yaitu dengan mempelajari ilmu astronomi, ya, ilmu perbintangan. Dan ilmu ini pada zaman dahulu, pada zaman para ulama ini sangat sangat penting, sehingga para ulama pun mereka, kemudian juga mempelajari ilmu astronomi. Ya berbeda dengan sekarang ketika dunia semakin canggih ya alat-alat yang bisa digunakan untuk uh, mengetahui di manakah arah kiblat itu semakin bervariasi, semakin banyak sehingga uh, pada saat seperti ini ya berarti bahwa mempelajari ilmu astronomi ini uh, hanya merupakan bagian ya merupakan bagian dari kewajiban ya E, dari bagian-bagian yang lain yang bisa diupayakan oleh seseorang untuk mengetahui di manakah arah kebelah. Di mana sekarang ini pada tanggal tertentu dan di bulan tertentu itu diketahui bahasanya pada jam tertentu itu nanti matahari persis ada di atas Ka'bah ya. E, dan ini seingat saya setahun berlangsung selama dua kali ya berlangsung selama dua kali. Yang pada saat itu berarti kita akan mengetahui Arah Qiblat pada saat kita melihat matahari Dan itu biasanya Diumumkan oleh MUI Ataupun oleh lembaga lainnya Yang ada berkompeten Terhadap kepentingan kaum muslimin Khususnya adalah dalam masalah mengetahui Qiblat Jadi kalau memang ada kemesrahatan untuk agama Itu boleh dan bahkan satu saat Kalau belum ada yang Mempelajarinya, mengetahuinya Maka menjadi wajib kifayah ya Wajib kifayah Kemudian Yang kedua itu dalam rangka Untuk memperoleh kemaslahatan duniawi Maka hukumnya adalah Boleh semisal Untuk mengetahui dimanakah arah kutub Dimanakah arah barat ya, Arah timur, selatan Dan hal itu akan bisa diketahui dengan mempelajari ilmu berbintangan, maka tentunya ini sangat bermanfaat ya untuk kehidupan keduniaan. Dan apalagi orang-orang yang biasa berlayar di tengah lautan, yang ketika sudah meninggalkan uh, daratan sekian uh, puluh kilometer ataupun sekian ratus kilometer, sudah tidak lagi melihat daratan. Dan pada saat itu petunjuk yang sangat-sangat bisa dijadikan sebagai uh, panduan bagi mereka adalah diantaranya dunia. Bintang, ya adalah diantaranya bintang Kemudian juga bisa digunakan untuk mengetahui datangnya suatu musim Artinya nanti ketika bintang bintang fulan itu ada di arah sana Oh ini berarti sudah, biasanya sudah mendekati musim kemarau Oh kalau ini bintang si fulan ini sudah ada di sana Ini biasanya sudah mendekati musim hujan dan seterusnya Maka uh, untuk sekedar mengetahui semacam itu maka ini termasuk perkara yang dibolehkan meskipun sebagian para ulama salaf ada yang menghukuminya makruh. Namun Wallahu taala alam bahwa kata sesale bin Sa'imin rahimullahu taala di dalam uh, kitabnya uh, sarah Kitab ta'widh ya. Al-Qaul Mu'fid maka beliau lebih memilih pendapat bahwa mempelajari ilmu bintang dalam tanda petik untuk tujuan-tujuan sebagaimana yang tadi telah disebutkan maka itu satu hal yang diperbolehkan dan tidak dimakruhkan. Kemudian di antara ilmu yang berkaitan dengan masalah perbintangan yaitu ilmu astrologi itu ilmu yang menghubungkan antara gerakan benda-benda luar angkasa ya planet baik dia bulan, matahari, bintang dan yang lainnya dengan nasib manusia ya dengan man nasib manusia dan hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap benda yang ada di angkasa sana itu mereka memiliki garis edar tersendiri yang mereka bergerak pada garis-garis yang memang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akan tapi kemudian menjadi sebuah permasalahan tatkala. Benda-benda yang ada di angkasa itu, mereka bergerak dan itu memang takdir Allah seperti itu. Dan mereka pun bergerak pada garis yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Namun kemudian kenapa gerakan-gerakan benda yang ada di angkasa, kok dihubungkan dengan Nasib manusia yang ada di bumi ya, Ini tentunya tidak ada hubungannya sama sekali ya, Kita secara logika pun akan mengatakan Mana hubungannya tidak ada ya, Tidak ada korelasi Antara Benda-benda uh, yang di langit dengan Nasib manusia yang ada di muka bumi Ini tidak ada hubungannya Oleh karena itu Tidak ada kemudian orang itu memaksa-maksakan bahawa gerakan benda-benda yang ada di angkasa dengan nasib manusia yang ada di bumi ini ada hubungan, lah ini menjadi masalah, menjadi masalah ya. maka dalam hal ini kemudian para ulama menyatakan bahawa tak kalah seseorang mempelajari menyampaikan uh, tentang ilmu semacam ini, yaitu ilmu yang menghubungkan antara gerakan benda-benda yang ada di angkasa dengan nasib manusia, ya ini termasuk dalam ilmu astrologi, ya ilmu tebak-tebak eh, terhadap perkara yang goib, dan ini merupakan ilmu yang dilarang di dalam agama. Dan ini adalah ilmu yang diharamkan untuk dipelajari. Nah, sisi... Pelarangan dari hal tersebut yang pertama Manakala Seseorang berkeyakinan bahwa benda langit Itu yang menciptakan kejadian Yang ada di alam ini ya, Maka jelas bahwa Ini termasuk ke dalam Dosa keserikan yang besar Yang kata sesale bin Sa'imin yaitu ayat Ay kita annahadhin nujum muasiratan ya, atau muasiraton fa'ilatun meyakini bahwa pembintangan tersebut ya, itu memiliki dampak dan mereka lah yang berbuat dengan sendirinya ya untuk menentukan nasib manusia yang ada di dunia. Nah kalau Seseorang meyakini bahwasannya mereka itu memiliki akibat, memiliki dampak kepada nasib manusia yang ada di dunia. Mereka yang melakukan sendiri, maka ini jelas telah termasuk ke dalam uh, syirik akbar. Dan dalam konteks ini itu seseorang ya telah menyekutukan Allah SWT di dalam masalah rububiahnya. Eh itu di dalam masalah penciptaan, pengaturan dan pemberian rezeki. Jadi mereka menganggap ada selain Allah yang mengatur ya, yang mengatur nasib manusia. Yang kedua di, di antara sisi yang dilarang manakala seorang e, meyakini bahasanya benda langit tersebut sebagai petunjuk, ya sebagai petunjuk untuk mengetahui peristiwa di masa yang akan datang. Ya. Jadi pergerakan bintang-bintang itu dijadikan ya, petunjuk untuk meramal, menentukan ya, nasib seseorang, misalnya tentang kebahagiaan ataukah tentang Kesusahan hidup seseorang, ya, padahal hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang mengetahui perkara yang gaib sebagaimana Firman-Nya dalam surat An-Naml ayat ke enam puluh lima. Kurlay ala mu'minun wal arood al goib <illallah> Katakan Nabi Muhammad, tidak ada sesuatu pun baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi Yang mengetahui perkara waib Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Ini berman dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai memerintahkan kepada Rasul Dengan perintah kul katakanlah wahai Muhammad Yang padahal tanpa perintah ini pun Rasul pasti akan menyampaikannya Namun kalau kemudian Allah masih memerintahkan dengan kul ini menunjukkan Bahwasannya Allah SWT ingin memberikan peringatan kepada para hambanya ya, Memberikan peringatan kepada para hambanya Tentang ya, pentingnya rangkaian ya, konteks ayat yang ada kulnya tersebut ya, Allah mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun, baik yang di langit ataupun yang di bumi, yang mengetahui perkara yang roib kecuali Allah Subhanahu Wataala. Bahkan para malaikat pun mereka tidak mengetahui. Kalau kemudian mereka mengetahui itu setelah diberikan diberitahu oleh Allah Subhanahu Wataala. Satu contoh. Tatkala para malaikat ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk uktub, ya, tulislah, itu untuk menulis. Nasib seseorang, ya ketika Allah subhanahu wa taala memberitakan kepada malaikat untuk meniupkan ruhnya kepada janin yang telah berumur 120 hari. Maka malaikat pun kemudian bertanya apa yang harus saya tulis. Maka kemudian Allah subhanahu wa taala memberitakan untuk menulis empat hal, ya untuk menuliskan empat hal. Maka awalnya mereka tidak mengetahui. Nah, kalau kemudian mereka mengetahui itu setelah diberitahu oleh Allah subhanahu. Wahdaharat. Maka betul bahasanya, uh, la ya alamumangfis sama watwilart al ghayb ilaillah. Tidak ada sesuatu pun baik yang di langit ataupun yang di bumi yang mereka itu mengetahui perkara yang ghayb kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Nah oleh karenanya kita sebagai kaum muslimin, ya, sudah barang tentu tidak boleh. Tidak boleh mengaku mengetahui perkara khabir. Perkara-perkara lebih-lebih lagi adalah perkara-perkara yang akan datang. Nah, kalau kemudian kita mengetahui beberapa perkara khabir ini adalah yang memang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Rasulnya kepada kita. Dalam perkara yang memang kita tidak diberitahu, maka kita jangan sok merasa tahu. Satu contoh. Dalam surat Al Isra, Allah berfirman, "Waya' salu naka'anir ruh dan mereka manusia akan bertanya kepada, kepada dirimu wahai Muhammad tentang ruh. Maka Allah mengatakan, 'Kul katakanlah Muhammad arruhu min amri rofi'. Ya, ruh itu menjadi urusan Allah subhanahu wataala. Namun sekarang ini betapa banyak ya televisi televisi yang menyiarkan dan kemudian memvisualisasikan ya berbagai macam peristiwa-peristiwa yang huaib ya peristiwa peristiwa yang itu dan kemudian itu divisualkan oleh mereka dan di atas namakan eh, itu adalah ajaran Islam. Maka dalam masa seperti itu kalau memang kita tidak mengetahui satu contoh ada sebuah eh, keyakinan bahwa ketika orang yang meninggal itu belum mencapai 40 hari, maka rohnya masih gentayangan. Ya, di sekitar rumahnya, di sekitar desanya. Mana dalil yang mengatakan seperti itu? Dalilnya ternyata hanya kembali kepada uh, televisi, kepada film. Ya. Maka tentunya ini satu hal yang pelan-pelan uh, kita kemuslimin kemudian meninggalkannya. Kalau Allah dan Rasulullah tidak memberitahukan kepada kita, maka kita pun mengatakan tidak tahu. Ya. Namun ketika Allah telah mengajarkan kepada kita dan kita tahu, maka kita tahunya itu karena diberitahu oleh Allah subhanahu. Wahdah satu contoh biasanya nanti itu manusia akan dimasukkan ke dalam surga dan ke dalam neraka. Kenapa kita mengatakan surga dan neraka? Dan itu adalah perkara gaib dan kita belum mengetahuinya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah mengatakan demikian. Kemudian yang ketiga keyakinan yang terlarang yang berkaitan dengan masalah astrologi ini adalah keyakinan bahwa benda langit hanyalah sebagai sebab. Ya benda langit itu hanya sebagai sebab. Akan tetapi musabibnya Yang memberi sebab Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Mereka masih Mengatakan demikian Jadi mereka berkeyakinan Bahasanya benda-benda angkasa itulah Yang menjadikan sebab turunnya hujan Yang menjadikan sebab Baiknya nasib seseorang Yang menjadikan sebab buruknya Nasib seseorang dan seterusnya Ya Namun ini pun ternyata juga bermasalah. Kenapa? Karena bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tidaklah memberitahukan kepada kita bahwa mereka para nujum itu menjadi sebab akan kejadian-kejadian tertentu. Ya, maka ketika Allah dan Rasulnya tidaklah mengatakan itu sebab, ya kita pun sebagai kaum muslimin seharusnya mengatakan itu berarti bukan sebab ya terjadinya sesuatu baik berupa keberuntungan ataupun e, kerugian bagi seseorang. Dan bahwasanya benda-benda angkasa ya, berbintangan baik yang besar ataupun yang kecil itu merupakan satu di antara e, alat yang Allah Subhanahu wa taala berikan Ataupun ya Allah subhanahu wa ta'ala Peringatkan kita manusia dengan menggunakan Ya alatlah tersebut Satu contoh Allah berfirman ya di dalam uh, Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maafkan Rasulullah Sallallahu s.a.w. bersabda Inna syamsa wal qamara Ayatani min ayatillahi Yukhawifullahu Biha ibadahu Ya hadisnya Imam Bukhari Pada bab kusuf Dan juga Imam Muslim Di dalam bab kusuf Yaitu bab solatil kusuf Rasulullah mengatakan Bahasanya matahari dan Bulan itu adalah dua Ayat, dua tanda Di antara Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah subhanahu wa ta'ala gunakan ya, Benda tersebut untuk menakut-nakuti para hambanya ya, Untuk menakut-nakuti para hambanya Sehingga Rasulullah SAW sebagaimana yang dikatakan Ibu Naisyah Ketika terjadi gerhana maka beliau langsung ketakutan ya, Langsung ketakutan Jangan-jangan inilah Waktu kiamat Sehingga beliau kemudian Segera ambil air wuduk Dan kemudian pergi ke masjid Dan memerintahkan kaum muslimin Untuk segera pergi ke masjid Untuk memperbanyak istighfar Memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Memperbanyak sedekah pada saat itu Nah ketika seseorang Menjadikan sesuatu itu sebagai sebab Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menjelaskan Tidak menerangkan kepada kita Bahasanya itu adalah sebab Dan Rasulullah SAW pun juga tidak menjelaskan Bahasanya itu adalah sebab Ya berarti kita telah menjadikan sesuatu Menjadi sebab Untuk terjadinya sesuatu yang lain nah, Kalau Kalau kita mengatakan demikian Dan itu bisa dibuktikan Diuji kebenarannya Ada hubungan kausalitas ya, Antara sebab dan uh, Hasilnya dan dampaknya Maka oke okay, kita akui Namun yang jadi masalah tatkala Seseorang mendakwahkan Adanya satu sebab Yang ini berefek kepada sesuatu yang lainnya Tanpa adanya penjelasan dari Allah dan Rasulnya Dan ini pun tidak masuk ke dalam nalar kita kita mengatakan tidak ada korelasinya nah, kalau sudah seperti itu keadaannya maka berarti kita memiliki keyakinan tertentu ya memiliki keyakinan tertentu tentang bintang-bintang tersebut biasanya eh, mereka ya itu adalah berpengaruh ya mereka itu adalah berpengaruh padahal itu Allah Subhanahu Wa Taala kata eh, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai Alat untuk menakut-nakuti manusia. Dan inilah ya koidah e, tentang syirik kecil yaitu seseorang menjadikan sesuatu itu menjadi sebab yang tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dan juga tidak bisa diuji kebenarannya dengan e, apa namanya dengan ujian baik laboratorium ataupun dengan cara yang lainnya secara Hukum kasalitas tidak ada hubungannya Ini kaedah dalam masalah sirik kecil Namun ikhwati wa khwati rahimani wa rahimakumullah Yang perlu kita ingatkan pula Ketika kita mendengarkan mendengarkan ada istilah Sirik kecil Yang kita perhatikan jangan kecilnya Yang kita ingat-ingat jangan kecilnya akan, Tapi hendaknya yang kita ingat-ingat adalah siriknya Ya, Adalah syiriknya itu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang sepantasnya kemudian kita ingat Bukan kecilnya Ketika yang kita ingat adalah kecilnya Kemudian kita akan meremehkan. Oh ini kan cuma syirik kecil ya. Berbeda kalau yang kita ingat itu adalah syiriknya Oh ini bahaya ini masalah syirik nah, Itulah Sehingga sepantasnya yang kita ingat-ingat adalah Bukan kecilnya Akan tapi yang kita ingat adalah Kata yang depan yaitu syiriknya Dimana syirik adalah perkara yang sangat membahayakan ya, keselamatan kaum muslimin di akhirat nanti Dan meskipun syirik itu dikatakan kecil, akan tapi dia termasuk ke dalam al algabair Dosa-dosa yang besar, ya, termasuk ke dalam golongan dosa-dosa yang sangat besar Lebih besar dari sekedar berzina, mencuri, membunuh dan yang lainnya nah kemudian seperti ketika kemarin di awal awal bulan November di di Yogyakarta di kota Yogyakarta dan sekitarnya itu mengalami kekeringan yang luar biasa sehingga alhamdulillah banyak kemudian di antara kaum muslimin yang sadar memohon kepada Allah hujan akan tapi dengan menjalankan sholat nah di antara di antara sebagian manusia itu ada bahkan mereka mengatakan sebagai seorang Muslim Uh, di dalam upayanya untuk meminta hujan itu tidak kemudian menggunakan sarana yang benar tidak menggunakan sarana uh, dengan sholat misalnya akan tapi mereka justru malah kemudian melakukan sesajian-sesajian ya mereka melakukan persembahan-persembahan uh, ini adalah cara-cara yang tidak dibenarkan nah yang dibenarkan adalah kemudian melakukan sholat istisqa ya alhamdulillah di beberapa wilayah di Yogyakarta kemarin melakukan di ya sekitar ada yang awal November, ada yang akhir Oktober yang semula prediksi hujan itu akan turun adalah di akhir Desember ataupun awal Januari tapi alhamdulillah ya baru di pertengahan November dan bahkan di pertengahan bagian awal Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan hujannya. Nah, maka kita sama sekali tidak boleh kemudian menyandarkan Uh, hujan turun itu kepada Bebintangan tertentu, tidak Akan tapi bahwa uh, Hujan itu adalah Yang mengatur malaikat Atas instruksi Allah SWT Bahwasanya uh, Di antara malaikat itu ada yang Allah Berikan tugas untuk mengatur awan Dan mengatur hujan Yang memperjalankan kesana kemari Yang kemudian terkadang menurunkannya Menahannya menduk tadi sehingga menjadi hujan dan terkadang mereka tahan dan bahkan kemudian terkadang mereka alihkan ke mana tempat sesuai dengan keinginan malaikat tersebut. Maka yang jelas bahwa hujan bukan diturunkan oleh bintangan bukan. Akan tapi yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu Wataala. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Bersabda Di dalam sebuah hadisnya yang sahih itu lewat Imam Bukhari Dan Imam Muslim Jadi Kata Rasulullah SAW Rasulullah SAW Pagi hari ini ya Pada pagi hari ini Di antara hambaku ada yang Beriman kepadaku Dan ada yang kafir kepadaku nah, Siapa yang mengatakan Mutirna bifadlillahi Ya Kita diberikan hujan Karena karunia dan rahmat Allah Maka dia telah beriman Bahawa yuk minubi Wayaqfuru bil kawakib Ataupun bil kap, maka dia telah beriman kepada diriku dan dia telah kufur kepada bintangan. Dan sebagian mereka mengatakan, ya mutirna binaui kada wa kada. Ya. Kita diberikan hujan ini karena sebab bintang ini ataupun bintang itu. Maka orang yang semacam ini kata Rasulullah SAW uh, dalam hadis kusitnya, uh, dalam hadis kusitnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, para siapa yang mengatakan demikian berarti dia telah kufur ya kepada diriku dan dia telah beriman kepada pepintangan. Nah, tentunya kalau kita ditanya Anda lebih beriman kepada Allah ataupun ataupun lebih beriman kepada bintang, mungkin kita akan mengatakan, semua kita akan mengatakan sejelas lebih beriman kepada Allah. Namun tatkala praktiknya seseorang itu mempercayai bahwa hujan itu adalah yang mengatur bintang berarti dia telah me mencoreng telah mengotori pengakuannya yang mengatakan e, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia kufur kepada pergintangan Nah kemudian untuk apakah sepertinya fungsi bintang? Ya, untuk apakah fungsi bintang? Maka fungsi bintang ini ada tiga, ya ada tiga. Sebagaimana yang disampaikan di dalam surat Al mulk Al Mulk, bahasanya bintang itu adalah wa zayyan sama adzunya bima sobiha wa jalnaha ruzum al Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghias langit itu dengan bintangan, ya dengan bintangan. Al Mulk ayat. Yang kelima Namun juga Allah katakan Rujumallis syayatin Bintang juga Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan sebagai pelempar Untuk para syatan ya, Sebagai pelempar untuk para syatan Sehingga terkadang kita melihat Di angkasa ada bintang yang tiba-tiba Berjalan sangat cepat Berpindah ke satu, dari satu tempat Ke tempat yang lainnya dengan sangat-sangat cepat Ya itulah yang Boleh jadi sedang digunakan oleh Allah SWT Untuk melempar Syatan Kemudian di dalam Surat an nahl ayat ke-16 Allah eh, mengatakan bahwasanya Bintang Itu telah Allah SWT ciptakan ya, Sebagai tanda-tanda untuk Penunjuk jalan ya, Dan dengan bintang-bintang itu mereka bisa mendapat petunjuk wabinejmihum yah tadun dan dengan bintangan itu pun kemudian mereka bisa mendapatkan petunjuk inilah kiranya yang menjadi urgensi daripada Allah Subhanahuwataala menjadikan bintang jadi sekali lagi janganlah kemudian hiasan langit yang sebegitu indah itu kemudian disalahgunakan ya disalahgunakan tidak di Tempatkan pada porsi yang seharusnya Tidak ditempatkan pada Tempat yang sebenarnya ya, Demikianlah yang kita uh, Sampaikan pada kesempatan malam hari ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan hidayahnya Taufiknya kepada seluruh kaum muslimin Sehingga mereka akan meninggalkan Praktik-praktik ya, perdukunan Yang sangat halus dan sangat lembut Tersebut yaitu baik melalui koran Tabloid Majalah dan yang semacamnya. Wallahu tala'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'akhiru da'wan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada saudara Muhammad Imiqbal. Yata'badal mashkura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin, sahabat muslim, para pendengar radio muslim. Yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian tadi sebuah faedah yang diberikan oleh al-ustad Abu Salman hafizahallahu taala dalam bahasan bedah multin at tauhid dengan judul perhiasan langit yang disalahgunakan. Waktunya sudah lumayan malam dan ada dua pertanyaan yang masuk. Bagi para pendengar yang ingin bertanya bisa melayangkan SMS ke 082327275333. Dan kami akan bacakan pertanyaan yang pertama dari hamba Allah Ustadz Bagaimana cara menasihati keluarga, saudara, teman yang masih percaya ramalan atau zodiak? Barakallahu fikum. Ya, wa fiikum barakallah. Eh, اخواتي rahimakumullah. Tentunya untuk mengingatkan saudara kita, keluarga kita ini perlu adanya proses, ya. Perlu adanya proses kita nasihatkan dulu kepada mereka perkara-perkara uh, Yang yang akan bisa mendasari mereka Kemudian bisa menerima bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan Yaitu kita mengingatkan mereka agar mempelajari Islam Dengan cara yang lebih benar dahulu ya, Mempelajari Islam dengan cara yang benar Bagaimana cara memahami Islam yang benar Sehingga tatkala mereka sudah memiliki fondasi bagaimana cara memahami Islam yang benar, maka mereka kemudian akan bisa menilai sendiri, oh kalau begitu ternyata, ya ternyata bahwa eh, kepercayaan yang didasarkan kepada Zodiyah itu adalah eh, kepercayaan yang salah. Namun ketika kita langsung mengingatkan, Pak ini salah, Bu ini salah, nih Mas ini salah, karena mereka belum memiliki fondasi eh, yang kuat, karena belum memiliki ilmu, Ataupun belum memiliki pemahaman yang benar, maka mereka akan susah untuk diingatkan. Ya, maka Allahul ala Alam uh, antum bisa kemudian menyarankan kepada keluarga, ya agar mengkaji Islam dengan cara pemahaman yang benar terlebih dahulu. Wallahu Taalaam. Barokatul Wafikum. Demikian tadi pembahasan atau penjelasan pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar dan sudah dijawab oleh al Alustad Abu Salman. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin paham tentang pentingnya bertahid kepada Allah Subhanahu SWT Kemudian untuk pertanyaan kedua sekaligus pertanyaan penutup Kemudian al nanti bisa disimpulkan dan ditutup kajian di malam hari ini Ustadz jika bicara tentang ramalan Bagaimana hukum tentang ramalan cuaca dari BMKG Bolehkah kita percaya perkara gaib misalkan hari ini akan hujan, cerah, mendung dan sebagainya Barangkawafik Taib Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mengawalah wa la hawla wa illa billah wa pa'ad. Nah inilah yang disampaikan oleh Syasol ibn Sayyimin rahimul ta'ala. Tadi bahasanya uh, ramalan yang dilakukan oleh BMKG dan semacamnya ini walahtalam bukanlah uh, ramalan yang dilarang. Kenapa? Karena di dalam mereka meramalkan itu didasarkan pada indikator-indikator Sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki Dengan kata lain bahwa mereka menentukan Mereka me menyatakan Ini di daerah sini itu Besok akan mendung demikian Kemudian di daerah sini akan ada hujan kecil Dan seterusnya itu karena apa? Karena fakta yang mereka tangkap Dengan alat tertentu ya, Yang kemudian mereka pun melihat perjalanan mendungnya ke arah mana ya, Maka kemudian mereka bisa menyimpulkan Oh ini Besok di sana akan ada hujan kecil dan seterusnya Maka Taala untuk hal itu tidaklah masuk ke dalam Larangan e, mempelajari ilmu perbintangan <Sessizia> Maka tentulah setelah kita sedikit mengetahui Sebagian kecil dari ilmu yang berkaitan dengan e, masalah akidah ini Kita akan semakin berhati-hati e, di dalam berakidah di dalam berkeyakinan karena salah berkeyakinan bisa menjadikan kita sengsara dunia dan akhirat ya bisa menjadikan kita sengsara dunia dan akhirat karena apa di dunia misalnya karena kita sudah terlalu percaya dengan ramalan ataupun zodiak yang ditampilkan oleh e, berbagai macam pemberitaan ataupun berbagai macam media Kemudian kita menjadi, malah menjadi malas Untuk berusaha, kita tidak mau lagi Berdoa kepada Allah, bahkan mungkin kita Datang kepada dukun dan seterusnya Dunianya rugi, dan akhiratnya Orang yang semacam ini akan dihukum Oleh Allah Subhanahu SWT, tinggal Dia masuk ke dalam syrik kecil ataupun Syrik besar, Walinya waliyatubillah Oleh karena itu, ikhwati wahwati Rahimani wa rahimakumullah, marilah terus kita Mempelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat luas ini Sehingga kita pun akan bisa memperbaiki keislaman kita Akan bisa memperbaiki akidah kita Akan bisa memperbaiki uh, amalan keislaman kita Dan juga saudara-saudara kita yang lain Wallahu ta'alam demikian banyak salah dan kurangnya karena uh, kebudayaan saya pribadi Dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alam